Mitra bisnis, sudah 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, tapi iklim investasi di daerah masih sering saja dikeluhkan dunia usaha. Dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, 30 persennya belum punya pusat pelayanan terpadu satu pintu. Dalam mengurus izin usaha dan berinvestasi, yang sudah ada pun banyak yang tidak berfungsi maksimal karena birokrasi perizinan tetap saja rumit. Belum lagi banyaknya peraturan daerah atau perda yang justru membebankan dunia usaha dan bisa merusak iklim investasi di daerah. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudi. Pak Agung, bagaimana komentar Anda? Ya, secara mengenai PTSD something itu eh uh, kita tahu bersama bahwa Dengan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan proses pengajuan perizinan itu bisa dilakukan permohonannya, pemprosesannya, dan penerbitan izinnya di PTSP tersebut. Jadi kalau saya katakan dia bisa dilakukan bermula, berproses, dan berakhir di pelayanan terpadu satu pintu itu. Tapi yang perlu mendapat perhatian saya rasa tidak pada jumlah Berapa daerah yang sudah melaksanakan atau tidak melaksanakan, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang katakan tadi sekitar 70% sudah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, apakah mereka benar sudah melaksanakan dengan semangat spirit yang saya sebutkan tadi, yaitu bermula, berproses, dan berakhir hanya di satu pintu itu. Tapi kenyataannya di lapangan bagaimana Pak? E, faktanya di lapangan kita ketahui dari berbagai temuan termasuk temuan studi dari KPPOD tempat kami Bahwa daerah-daerah yang sudah pun melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu Mereka belum melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya Jadi sebutannya sudah pelayanan terpadu satu pintu institusinya Tetapi pada prakteknya masih berupa dia tidak Lebih dari sekedar kantor pos begitu, jadi eh, bukan one stop service, tetapi malah justru another stop. Maksud saya adalah, oke okay, pelaksanaan eh, permohonannya sudah dilakukan di PPSP layanan terpadu satu pintu, tetapi untuk pengurusan mendapatkan approval atau perizinan dari instansi teknis terkait, sering masih harus berhubungan dengan masing-masing SKPD di daerah di teknis masing-masing. Nah kalau ini yang terjadi. Lantas keinginan untuk menjadikan pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih jelas tidak terpenuhi. Bagaimana dengan masih banyaknya perda yang justru merusak iklim investasi di daerah, Pak? Nah, kalau mengenai perda, kami sendiri kan memiliki lebih dari 10.000 ribu peraturan daerah koleksi KPTOD dan sudah kami kasih memang cukup banyak yang distortis mengganggu aktivitas usaha. Tetapi, per saat ini, awal pasti 2010,